pagi di saat n g pagi pagi ya, silahkan, Mbak? ya, saya kira kalau pajak itu kan orang punya penghasilan dia baru bayar kalau nggak punya penghasilan d a nggak bayar kalau pengusaha kecil yang kere-kere yang nggak mampu ya dia nggak perlu bayar pajak memang karena dia belum sampai target untuk bayar pajak dan pajak harus tetap p a j a k yang penting mah jangan mikirin itu, gimana tuh caranya transportasinya lebih murah gimana urus-urus duit-duit haram itu banyak dikurangin kita tahu aja pengusaha kecil dong, pengusaha jeruk medan ya 1 kilo jeruk Medan i tuh dua puluh tiga ribu, sedangkan kita dapat jeruk dari, dari Pakistan i t u cuma sembilan ribu. Coba yuk bayangin, gimana m e n jadi pengusaha kecil gak l a k u udah punya jauh, pemerintah gimana caranya? Maka dari Medan ke Jakarta, m d a dari Pakistan ke Jakarta, murahan dari Pakistan ke Jakarta. Ini aja yang mesti di b i k i a n pemerintah lah. Kalau pajak, kalau dia bisa jual banyak, dia b a y a r i t u Memang b o d o n itu saya bingung. Makasih. Iya, terima kasih. Bang, ayo. Selamat pagi, Bu Nena. Silakan, Pak Leo. Kalau 500 miliar itu bukan pengusaha kecil lagi, Bu. Dan, saya pikir, dan saya pikir setiap warga negara harus bayar pajak ya.、Hmm. Cuman pajak itu sudah terlalu banyak yang dibayarkan oleh rakyat gitu. Jadi nggak、e, perlulah dikecil-kecilin gitu ya. Bayar-bayar aja cuman jangan terlalu banyak pajak. k i k a juga d a r i masyarakat pusing. Coba tanya aja kepada semua orang. Terlalu banyak pajak, pusing. Terima kasih. Oke.、Okay. Pak Osman sama t pagi. Iya pagi. s i l a k a n Pak u s m a n Ini... Sebenarnya nggak perlu usulin ya, satu lima puluh juta, eh lima puluh miliar per tahun udah cukup besar, sebulan tuh empat miliar lebih loh. Kayaknya itu untungnya udah luar biasa itu. Lebih baik tuh pikirin tuh mendesak pemerintah untuk siapin infrastruktur jalan yang mulus gitu loh, jangan banyak polisi cepek, sama yang penting juga perizinan, jangan banyak pungli, prakteknya nanti di jalan polisi pungli, minta izin pungli. バナナウ n g イジンスギミアガニャジャガンバニャクアパワンバンシルマンギトゥルイトジャオルギパンティンチェプタ u ンイクルミャンコンドシフラーカロパジャクヤマシパヤドオンカロダウトゥンガンギトゥアサスカ Okay、バドディ ?Ya? シュ Ya itu usulan itu bagus sekali ya untuk mengurangi rakyat miskin sebab kemiskinan di Indonesia sudah melanda di rakyat bawah. Oke, kita aja Pak Dodi. Pak Rudy, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak. Iya, s a y a s e t u j u s e kali itu, tapi saya juga bingung, kenapa sekarang pemerintah malah menaikkan yang tadinya y a n masuk nol persen dinaikkan kembali menjadi lima persen. Itu Apakah tidak m e m i k i r k a n d a m p a k ke depannya untuk barang-barang konsumsi akhirnya jadi naik? Semuanya inflasi t i n gila. g Terima kasih.、Hmm. Baik, terima kasih Pak Rudi. Pak w a l u ya, selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Ya, e l a m a t s a Ya, s i h Ya, n g n a m a n Ya, b e r p i h a k p a d a r a k Ya, t m e n d u k u n g l a h c u m a b a g a i m a n a c a r a n Ya, m e n d u k u n g n Ya, c u m a h a n Ya, s e k e d a r t e l e p o n b e g i n i m e n d u k u n g Ya, a r t i n Ya, h a r u s m e l a l u i m p r b e g i t u Ya, n g p a s t i s a Ya, a k a n マリア・パダラキア、チマトルキタ u タラ、マリア・ a ジャク、シュガー・アキャプテン、リボンギギト、ジョ i ミラ、スレディ・カダリンギト、マシャラ a マ i ヤパ k ャク、パラピジャ i ジギ、ヤマリアン、バス a ギト、ジマハチ。バイクラバラシパワウヨ、スレンジニャパヨ、シ a マチアン g ャマ menterinya. masa lima puluh miliar itu digolongin UKM u d a h begitu dibebaskan PPH kalau PPH itu kan pajak penghasilan kalau dia untung baru bayar kalau dia bayar itu dari hanya sekian persen dari keuntungan apa masalahnya kalau dia rugi dia g a k usah bayar jadi tidak masuk akal usulannya ini no、nah, itu satu yang kedua 私たちはパジャパジャパジはパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャ s ジャ a l ャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャ Ya usahanya s e n i n kemis itu kena pajak Di uber sama tukang pajak Sekarang yang besar-besar ya kakak-kakak itu n i l a p a j a k ngebayar pajak Itulah yang terjadi sekarang ini j i tanya y a n Yus itu Yang kecil-kecil itu kena Menengah ke bawah yang atas enggak Itu payah tadi itu sekolah lagi ya Oke baik terima kasih Bu WB Selamat siang Pak Ayang ya Iya selamat siang Ibu Iya s i l a k a n Pak Ya mungkin Pak Yos itu n gak g pernah bayar pajak juga Kayaknya ya Jadi dia n gak g begitu mengerti permasalahannya Nah yang namanya PPH itu Perusahaan rugi pun kita tetap masih bayar PPH Bu. Itu yang terjadi selama ini Ya kita rugi pun Kita harus bayar PPH itu lebih besar Dari tahun yang lalu Itu aja yang bisa saya sampaikan Terima kasih、mm -hmm. Baik. Pak y o b e r t s i l a k a n Ya saya rasa sih pantas dan wajar ya Karena selama ini kan yang パジャクでもトーストのクラスとガリ atau memang mau fair ya harus d i d u k u n g lah supaya pengusaha kecilnya berkembang terus jangan dikenjut terus dengan pajak pajak pajak pajak pajak sama kan hebat semua ya makasih Pak Ali silakan y a sama p a Rez. Rez silakan Pak Iya itu wajar s aja tapi ngomong-ngomong sebenarnya saya nggak mau bayar ini bukan hanya minta menunggu keringanan menteri keuangan tapi nggak mau bayar soalnya ya s i apa bahas si m a d a k a y u s Itu kalau nggak diberesin, pokoknya tidak bisa, saya tidak bersedia bayar pajak. Biar negara ini k o n s e r n semua, p e t i n g g ini i k o n s e r n semua. Itu aja, enak aja, mereka kayak begitu, aparatnya, kita suruh bayar. Enggak lah, itu aja. Ya baik, Pak Andi, silakan. y a、uh, selamat sore. Kalau saya sebagai w a r g a negara yang baik... meskipun aparatnya ada yang brengsek kayak Gayus atau kata bapak yang barusan kayak siapa tadi? selain Gayus tadi dia sebut ya mungkin adalah cuman ya sebagai warga negara yang baik ya bayar aja lah memang harus kewajiban kita k i t a sebagai warga negara punya hak dan kewajiban salah satu kewajibannya adalah bayar pajak kalau masalah ngomong、eh, tadi apa katanya semua orang pajak yang ngambil ya yang pasti di negara ini n gak g hanya di negara ini di semua negara パラテンバイクはパラテンギャー a ンギャーハンギャーハンギャーハンギャーハンギャーハンギャーハンギャーハンギャハンギャーハンギャーハンギャーハンギャーハンギャーハンギャーハンギャーハンギャーハンギャーハンギャーハンギンギャーハンーハンギャーハンギャーハンギャーハンギャーハンギャーハンギャーハン バイディさん、シューラン、トランプ、イボカシー、ディカイオサイン、ロンディプラスのフォンダバー、イコーソン、ラカシー、アカ、ダダディア、インタネス、プロジューパー、イバーナン、イナガラ、イナガラバッドバーニバー、イコッシュア a です。